Untuk para santri semuanya yang saya banggakan, tamu-tamu kita, semuanya yang datang pada malam hari ini. Selamat datang. Kemarin juga sudah selamat datang, ini tentu ta'aruf. Selamat datang lagi kepada mahasiswa-mahasiswi baru kita. Ada 337 yang tercatat ya. mahasiswa-mahasiswi kita. Ini saya kenalkan kepada Kiai Tajyasin kepada terutama pada Gus Bahauddin. Eh tahun ini kita menerima 337 dari berbagai daerah putra dan putri Ikite dan BGMI. Menurut catatan kami mereka ini Bapak Tajyasin dan Gus Baha berasal dari 22 provinsi. Saya tidak tahu 22 provinsi itu di mana saja ya, tapi eh, mungkin dari ujung barat sampai ujung timur. Ada sekian, enggak tahu berapa ratus atau berapa kabupaten tersebar di berbagai daerah. Ada 180 almamater yang sekolah di sini. Berarti ya luar biasa ada 180 almamantar, berarti penyebarannya juga luar biasa. Karena itu terima kasih, kami sangat bangga dengan santri-santri uh, baru ini. Kita juga punya kepengurusan yang baru, pengurus putra, pengurus putri biasanya nanti di tengah-tengah ada uh, peralihan kepemimpinan sekarang pengurus putra baru dipimpin oleh mahfud sahabat kita pak mahfud sulki dari mana dari ngawi ponorogo ya dari ponorogo baik kita juga mohon maaf ini agak bertele-tele ya punya direktur pengelolaan sampah baru pak aziz tahtiar mantan ketua BEM kita, ya. Sekarang jadi Direktur Pengelolaan Sampah Al-Anwar III. <tuk> Hari ini saya tadi eh, kontrol sebentar di eh, RSUD, di tengah jalan ada telepon dari Jakarta, kita dapat sumbangan untuk eh, operasional pesantren dan operasional pendidikan, 40 juta ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali. Saya tidak menyangka enak-enak naik mobil, ada telepon dapat bantuan 40 juta. Saya sudah berpikir sama Bu Nadia, wah ini kayaknya untuk mengelola sampah tepat ini. Tapi ternyata, itu kayaknya tidak boleh untuk mengelola sampah itu, ya enggak apa-apa tetap untuk sementara bayar listriknya pakai uang itu dulu jatah listriknya untuk sampah, pukar dikit aja enggak apa-apa. Ya 40 juta, yang jelas 40 juta itu bagaimana caranya diantaranya agar kita bisa mengelola sampah dengan baik yang asalnya jadi problem sengarang menjadi berkah. Bagaimana sampah itu bisa menjadi e, uang di Pondok Al Anwar III ini. Disupport 40 juta, bakhtiar, Aziz Bakhtiar jika tidak menyelesaikan, rugi 40 juta ini. Nah, support Insya Allah ya. Kita juga punya Direktur Kopontren. Pak Habibus Salam jadi kita punya semangat-semangat ini ya kemudian akhir November Insyaallah kita akan melakukan wisuda Insyaallah akhir November wisuda sampai saat ini terbesar karena yang sudah daftar untuk diwisuda itu 200 199 kalau sampai November mungkin akan mencapai 230-225. Terakhir kita wisuda itu Asma'ul Husna 99 mahasiswa-mahasiswi. Wisuda kali ini di tengah pandemi insya Allah sekitar 230. Luar biasa ya wisuda 230. Semoga mahasiswa dan mahasiswi dapat judulnya masing-masing. 200. Apa? Baik. Saya juga ingin menyapa mahasiswa-mahasiswi kita yang tidak bisa hadir di kesempatan ini, yang ikut menyaksikan, ikut merasakan aura malam ini secara online. Entah ada di mana. Rencananya, jika semuanya berjalan dengan baik. Ini informasi untuk mahasiswa semester tujuh, saya sebut, saya mulai dengan mohon maaf dulu untuk semester tujuh. Kita rencananya semester tujuh itu akan kita selesaikan PKL-nya, akan kita selesaikan PPL-nya, akan kita selesaikan KKN-nya, lalu kita tarik kembali ke pesantren ini untuk minimal skripsinya setengah jalan, dan itu mungkin sampai awal Maret atau pertengahan Maret. Harapannya awal Maret, pertengahan Maret, semester 7, baik IKITI maupun BGMI, minimal sudah setengah jalan. Syukur-syukur sudah selesai. Amin. Ya Rabbal, Alhamdulillah. Syukur-syukur ya semester tujuh ini wajahnya wajah surga semuanya ya Nah kalau sudah selesai mohon maaf tidak berarti tidak suka tapi sangking cintanya kami berharap bisa menyelesaikan di rumah sambil mengajar Yang semester 2, semester 6, semester 4 kita tarik di Pondok Pesantren. Jadi gantian, sif-sifan. Syukur-syukur pandeminya sudah selesai. Maka akan kita tarik semuanya, tidak jadi pulang semester 7. Nanti akan ada informasi dari Pak Wakil Gubernur, semoga vaksinnya sudah selesai semuanya. Amin Ya Rabbalah Kalau itu tidak terjadi Maka pondok ini seperti sif-sifan Ada yang tahun ini apa, Periode ini semester 1 sama semester 7 Periode yang akan datang semester 2 Semester 4, semester 6 Semester 8-nya sudah kita selesaikan Sampai bulan awal Maret atau pertama Maret, syukur-syukur skripinya -syukur sudah selesai, makanya ini yang semester-semester tujuh, mari kita selesaikan, di sampai semester berapa? Eh, sampai bulan Maret, nanti akan dibimbing oleh Kak Prodi, Pak Wajud sama Pak Hirman Hunayfi, dibimbing oleh tim, selesai, kita akan segera mengadakan wisuda kembali. Amin, Ya Rabbal, Alamin, ya. Baik, itu kira-kira rencananya kalau tidak ada aral, tidak ada halangan apa-apa, tapi kita tetap berharap semoga saja semuanya bisa kita tarik kembali, apalagi kalau gubernurnya mengizinkan, wakil gubernurnya. Syukur-syukur periode yang akan datang tidak lagi wakil gubernur, tapi gubernur Jawa Tengah. Amin ya robbal alamin. Ya, baik. Maaf ya, saya agak bertedertesikit. Sekarang kita bicara malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan dari Wakil Gubernur dari Gus Bahak Nur Salim menjadi santri Nya Mbah Ma’imun di Al Anwar Tiga. Pondok ini didirikan oleh Mbah Ma’imun. Kampus ini juga didirikan oleh Mbah Maimun Beliau sudah mendahului kita setahun yang lalu Tapi semangatnya insya Allah akan tetap kita rasakan Dan malam hari ini kita kepingin mendengarkan Dari santri-santrinya Mbah Maimun Gus Baha ini santri-santrinya Mbah Maimun Kakak kelas saya waktu di Ghazaliah Dua kelas di atas saya, ini Gus Bahak, beliau kelas 1 Sanawi, waktu itu saya kelas 5 Ibtidak, sering bergaul, sering, eh, apa namanya, jagongan malam hari, eh, murojaah malam-malam. Eh, ketika mendirikan kampus ini, salah satu yang sering saya ajak untuk bicara, untuk rembukan, adalah Gus Baha ini. Nanti akan kita dengarkan pengalaman-pengalamannya bersama Mbah Maimun. Kemudian Gus Yasin, Pak Yasin. Beliau putra E K.H. Maimun. Sekarang menjadi wakil gubernur, sebelumnya anggota DPR Jawa Tengah. Tentu beliau juga punya pengalaman-pengalamannya tentang Mbah Maimun. Nanti insya Allah akan bergabung Gus Idrod. Ini santri-santrinya Mbah Maimun. Di sini juga banyak santri-santrinya Mbah Maimun, muhibbinya Mbah Maimun. Kemudian yang akan memimpin ini juga santrinya Mbah Maimun. KH Muhammad Amin Noto Setyogarwo. <tik> ya. Hanya Gus Amin, tapi selalu bilangnya Aminoto, dan biasanya di belakangnya ada tulisannya Setiawarwo, Mbah Aminoto ini. Ini santrinya Mbah Maimun yang agak bedik-bedik gimana gitu ya? Dulu itu pernah waktu santri-santri tidur, wsholllah di musola. Itu Mbah Amin itu, masya Allah, memasukkan wedus di dalam musola. Semoga diampuni dosanya ini, ya Amin ya Robbal. Nah, ini Gus Aminoto. Masya Allah ya. Ini Gus Aminoto ini. Alhamdulillah, beliau juga bergabung bersama kita. Salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Istrinya juga santrinya Mbah Maimun, hafal Al-Quran. Husuknya minta ampun, tidak seperti suaminya. <tik> Tapi itu perpaduan yang luar biasa, nanti akan memimpin jalannya. Alhamdulillah ini gusit sampun rawo. Munggu gusit. Ini adik saya yang paling bungsu, yang bungsu ya. Saya nomor 5, ke Syiasin nomor 9, i'it nomor 10 uh, ya. Saya nomor 5, 9, lalu nomor 10. Kami 10. Baik. Saya kira itu, yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuan semuanya, kerawuan para tamu semuanya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu, semoga malam ini semuanya kita bahagia. Besok kita semakin semangat untuk belajar. Jadi malam ini kita adakan memang salah satu tujuannya agar malam ini kita mengambil spirit dari Mbah Maimun melalui murid-muridnya. Kita dengarakan besok kita punya semangat yang lebih. Dan itu salah satu cita-cita eh, guru kita semuanya, di Haji Maimun Juber. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas eh, kepanjangan apa yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ustaz Bahar, Nten Kiai Rofiq, para dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar, para mahasiswa santri, mahasiswa santri putra maupun putri. Sengaja saya berdiri karena saya lihat kalau saya duduk istut perang enak kurang perikara kan. Di saya sengaja berdiri dan kalau berdiri saya melepas masker lebih enak posisi itu memang yang mengharuskan seperti ini. Tentu saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini saya bisa berkumpul dengan komunitas saya para santri Karena memang dalam perpolitikan, dibahasakan oleh GMAI Mun, di Jawa Tengah itu religius atau nasionalis-religius, religius-nasionalis. Dan saya diposisikan sebagai religius. Walaupun nanti dikatakan oleh Gus Wofur, Gus Bahak, maupun Gus Aminoto, santri ini Mbah Mun itu kekuatan yang beli, linge kados besamin buku web wis nangku sholat pintune jebol karena memang waktu malam hari niku memang kami akan pikira niku tunami nek karo anune ne apa eh sibai pun teng munggah tenging seni dhuwur munggah sambil diteriaki ula Begitu juga putra Mahmud, putra Mahmud, dia macam-macam konten sing kusuk, wow, katuskusisiit, konten sing katuskusuafur, sing pedik, katuskulah, kiu wonder. Sehingga memang diposisikan sebagai ulil amri kira-kira mata dingu. Dan kulo senang dengan ulil amri kulo negi di support betul kallek iemaimun terus no kali Gusbah di beberapa kali pertemuan gus Gusbah selalu bercerita tentang para nabi, para ulama yang didedikasikan untuk memimpin sebuah negara dan kalau kita bicara tentang kememun kalau di dalam Bahasa Al-Quran Itu disebutkan Inna Ibrahimah kana umah Bahwa umat itu Bisa Disematkan pada satu orang Kepada Nabi Ibrahim Kalau biasa kita berbicara Tentang umat banyak damak. Tetapi di sini hanya disematkan kepada Nabi Ibrahim. Karena apa? Beliau hidup diantara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sejak lahir sampai beliau diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga benar-benar menjadi imam dan mewati sebagai umat. Kememun ini ya pantas dijadikan, dijadikan sebagai umat karena dari beliau muncul Gus Baha, muncul Gus Kofkur, Gus Gidrol, tidak kalah Gus Amin. Dan kita semua yang saat ini kita stadium general dengan Ta'aruf Santri menjadi Santri Bahmun di Al Anwar Iqa. Artinya ternyata dari satu sosok itu bisa menjadi umat yang banyak, menjadi kekuatan yang banyak. Dan yang paling berharga, yang paling disegani oleh Kiemaimun Sebagai seorang ulama tidak hanya bicara tentang kitab atau syariat akan tetapi juga berbicara tentang sosial, berbicara tentang politik, berbicara tentang kenegaraan yang kita ketahui bahwa di negara Republik Indonesia ini tidak, may, tidak, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu suku. Dari Jawa sendiri banyak bahasa di pulau Jawa, kadang saya nggak paham dengan bahasa Sundanya, dengan bahasa Kosingnya Banyuwangi saya juga nggak akan paham. Yang paling familiar dengan kita pun saya nggak paham bahasa Madura. Karena kenapa saya sampaikan familiar, karena memang kami juga punya darah Madura, itu aja nggak paham. Artinya banyak bahasa-bahasa yang di negara Republik Indonesia ini, dan beliau bisa mewarnai itu. Dan dari ketawakuan beliau, keutamaan beliau yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada, hampir kayak kayak tidak ada orang yang memusuhi kiememun. Biasanya kalau orang saat ini saya sering diingatkan, terus jaringan itu masuk ke politik apa sudah siap untuk dicaci maki? dari kronologinya, konotasinya politik siap dicaci, politik siap dimusuhi dan siap untuk dibullying, lah, bahasa anak-anak sekarang tetapi kita melihat sosok Kiai Maimun masuk ke, ke era politik bukan hanya satu tahun dua tahun puluhan tahun sejak tahun 73 70 bahkan sebelum 70an dia sudah andil dalam ancam politik. Tetapi semasa beliau di dalam politik tidak pernah atau belum pernah kita mendengarkan apa yang menjadi fatwa beliau, istihad beliau, menjadi momok bagi bangsa Indonesia atau lawan politik. Bahkan, saya merasakan karena saya itu diperintah oleh beliau yang tentu dalam hal memimpin Jawa Tengah dan di dalamnya ada berbagai partai yang mendukung kami, itu agak sungkar, agak menghargai lah atas cerih Yememon. Bahkan ketika saya datang di Jakarta ketemu dengan lawan-lawan politik pun, para lawan politik ini mengatakan bahwa kami ini juga murid Yememon. kami ini murid Bahamun, akan tetapi Kalau kita melihat sejarah para ulama, para tokoh mutakot timin, bahwa orang-orang mutakot ini mengakui atau mengatakan kami sebagai murid itu ya suhkah. Tidak hanya belajar ilmu, kalau hanya belajar ilmu berarti kita hanya mengambil ilmunya saja. Belum tentu mengambil ilmu itu sebagai murid. Sampai tadi yang sampaikan Gus Amin, ada kiai Youtube ya, ada kiai ya kayak Gus Amin lah, gak pernah masuk ke Youtube, makanya dia beliau sebenarnya iri saja Gus Baha Dari dulu saya tahu orang Al Anwar itu yang senang bermain komputer itu ya Gus Amin jaman komputer mahal kula dolan teng Sonore niku gadah gadah komputer kathah ya, mbah Ibun. Mutar video macem-macem nggih -macem, liwat komputer niku. Tapi kok nasibe ra isa nonton YouTuber ngoten mawon. Jane pengin jadi rasane piye to wis iso melu nang ngene iki YouTube ngoten Nah niki memang uh, kembali Artinya kita ingin mengambil sisi, karena kita tadi men, apa, temanya Santri bahmun di Al Anwar III, tentu dengan tema ini pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar III punya harapan besar. Dari Al Anwar III dari sekolah tinggi agama Islam Al Anwar ini yang meletapinya kedepannya Bukan hanya jurusan-jurusan agama saja, akan tetapi juga bisa menjadi universitas. Yang jadi universitas inilah nanti umat di bawah naungan GME MUNZUKAR ini bermanfaat. Di segala sektor, segala bidang. Bukan hanya dalam mengajar saja di kelas, akan tetapi juga bisa memberikan pelajaran di semua sektor. Menjadi pimpinan daerah, ini juga memberikan pelajaran kepada masyarakat. Menjadi ahli komputer, juga menjadi pengajar. Karena saya melihat... Ibnu Stai Al Anwar ini yang ditetuskan oleh Kiai Najib Bukhari bahwa beliau ingin menggambarkan Yememun yang mana Yememun ini betulannya terhadap keilmuan. Kalau kita bicara ilmu ya berarti semua ilmu harus bicara di sini. Kepedulian beliau Yememun mendirikan pondok pesantren Al Anwar mulai pusat sampai Al Anwar 4 itu juga beliau punya harapan tinggi dengan literasi-literasi keilmuan yang dibutuhkan oleh masyarakat nah dari sinilah saya ingin berbicara tentang Yememun dari sisi negara disampaikan bahwa Kyai Maimun berpolitik banyak orang mengatakan ya Kyai Maimun berpolitik tapi kan tidak memegang pucuk kepemimpinan eh, di daerah artinya beliau berpolitik dari real agama akan tetapi hal itu ditepis oleh Kyai Maimun dengan adanya putra-putra beliau santri-santri beliau yang memimpin daerah Beliau memang tidak menjadi pimpinan daerah, akan tetapi beliau mendidikasikan putra-putra beliau dan santri-santri beliau, ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi legislatif. Dari sini beliau berharap ingin menyampaikan bahwa di dalam syariat atau di dalam agama Islam atau di dalam tauhid. Islam itu ya keseluruhan kafah ada bicara tentang kenegarawan, ada tentang ekonomi, ada bicara tentang pendidikan. Seperti kita ketahui ketika beliau menjadi Rasul, orang banyak mengatakan ini loh Nabi hanya bicara tentang agama. Akan tetapi pada pertengahan beliau menjadi rasul, beliau mendirikan sebuah negara. Mendirikan sebuah daulah yang mana negaranya berada di kota Madinah dan diteruskan akhirnya Sultanuhu Fisyah. Kerajaannya ada di negara Duriyah yang saat ini. Yang artinya orang-orang banyak yang kecewa, ternyata kok piye apa Abi Muhammad yang diagung-agungkan hanya bicara agama, bicara tentang syariat, ternyata juga akhirnya mendirikan sebuah negara. Dan hebatnya negara yang didirikan oleh Abi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di piagam Madinah beliau menyematkan beberapa agama yang dimasukkan dalam aturan negaranya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam sama halnya dengan negara Republik Indonesia ini yang di mana diatur ketika pertama muncul ketuhanan yang maha esa ada kelanjutannya akan tetapi dihilangkan karena apa? Karena ternyata di agama di negara Republik Indonesia ini bukan hanya Islam saja. Atau di agama negara Republik Indonesia ini bukan hanya Kristen saja maka diesakan, tidak dilanjutkan artinya apa negara Republik Indonesia ini kita harus bangga harus bersyukur bahwa negara kita ini negara yang sama dengan negara yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik naiknya <laughs> karena seumur umur saya ini hanya bangga punya guru bangun, <laughs> <laughs> Tapi malam ini sudah berubah. <laughs> nah ini sekaligus Pak, dicatat oleh ketua yayasan Gus Auwal tadi. Pak Amin mengaku saya muridnya ini satu ketuliman jadi tapi saya senang ya saya. karena apa ya ciri jadi wali itu harus mati belum ditulimi jadi saya pastikan nggak bales karena Beliau mengangkat derajat saya. saya. Tadi pertama bilang ke saya, habis batu saya seneng sekali, saya seneng-senengnya Karena baru ini malam tersial saya <laughs> Saya dulu masih ingat ketika Gus najib di Mekah terkenal alim al karena ngarang kitab Di syofur tahun pertama bahamun muji-muji karena mumpas di Al-Azhar Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya Kalau Gus Amin karena ngelepas gamping di mushol <laughs> jadi uh, jameknya sama-sama bikin heboh jadi ya itu sajalah niru itu gak bisa penuh ya sudah niru hebohnya saja nggak, nggak, nggak, niru. Uh, tadi karena Gus gesofal baru masuk tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Oval, dulu Mbak Mun sayang saya sampai dicatirkan istri apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri itu oh, benar-benar kefasihan baru dalam <laughs> jadi <laughs> jadi kita relax saja karena ini apa ya? ujian itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul saya dulu mengkaji sama Gus Hurf seperti beliau tadi cerita di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kitab belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib dan itu saya kenang betul isma min mubahin illa wae tahhaq poku bihi tarku haro mimma wae tahhaq poku bisyukun tarku petiwa bisyukut tarku kotak itu pasti Pak Amin tidak bisa hafal sebanyak ini tidak bisa jadi dia itu pelarian karena ngapalkan tidak bisa ya sudah buat culok saya tapi ya tetap tidak level lagi kira-kira kecil tidak level jadi Levelnya. artinya begini ya malam ini kita menikmati suasana seperti ini dengan ku syofur, dengan ku syofal malam ini artinya kita ada dugem malam ini kita ada zina, ada dugem tidak melihat hal yang maksiat jadi mubah itu tarkul haram bahwa tarkul haram wajib meninggalkan haram itu wajib, berarti fi'lul mubah juga wajib tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musulah kalau itu tidak wajib, ya tidak mubah haram <giranya> tapi di pondok ada hadat kalau yang melakukan itu Gus itu makfu jadi kalau di bab najis, ya najis makfu lah itu kira-kira <giranya> artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu saya memang di antara murid yang sering mengkaji bahamun secara fakih saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin. Bagaimana beliau tadi menyinggung Ketika Gus Yassin diduetkan dengan Pak Ganjar Ini menjadi fakih abadi Bahwa ada fakih besar Yaitu ulama tidak ada tradisi Atau tidak boleh ada tradisi Berhadapan dengan Umarroh Kita sama-sama berduet Untuk kelangsungan bangsa ini secara damai Dan bermarkat Jadi gak penting Menurut saya Gus Yassin Wakil Gubernur Apa Gus Yassin ketua DPR dulu Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil yang menjadi penting bagi kita adalah fakih ini akan agar itu juga ketika Guzhafur sekolah sampai doktor bahwa ulama' Sa'alim Bahamun, Putra Abbas Zyukir tidak anti dunia kampus sehingga Guzhafur sekolah ya sampai doktor. juga beliau tidak anti khusuk, tadi kata Gus Guzhiid khusuk yang dimaksud Yahya bukan terus khusuk karena Yahya sering menghentikan manis jadat khusuk dan jadat jalan terus ada orang seperti Guzhamin dia tidak khusuk, supaya tidak dikatakan bodoh itu memang cara beliau melawan makalah itu kalau beliau khusuk kan nanti jadi apa? Jalan, Maka pura-pura ada khusuk selain tu fakta. Terus, <laughs> ya sudah, jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fakihnya bah, mulai yang tadi. Kita masih ingat ketika Yaimah mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yaitinda Jumat ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikakan ke santri-santri kira-kira gini mananya, eh, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius beliau itu paling menghindari kalau Indonesia kios kemudian ada dosa yak bulu baktum baktuh kalau kios itu mungkin potensinya saling bunuh saling apa sehingga ketika melihat Bahmun ketemu Mega itu, pikiran pertama saya adalah sabbut bima jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al Quran adalah wa ita kurna misal kaku melatas fikunaraboh dimakum dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang tidak mengerti Bahmun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai uh, simbol nasional, beliau dengan besar hati bertemu. Dan itu kita membaca FK sebagai bentuk tekanan di dimal umat Muslimin. Uh, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Uh, tentu belajar banyak dari Gus Suhuor ketika menafsirkan kenapa Albar janji itu menjadi mujat kata Gus Suhuor. Padahal karangan Albar janji itu tidak besar-besar kayak -besar saya jepit yang arang. Karena ketika negara lain bingung, ya, atau beliau bingung menemukan format Islam masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa ribet perang. Indonesia terbangan betapa indahnya Indonesia serausah perang, terbangan gitu. Ya ini ya kejeluk-kejelukan, ya relax santai. Sampai saya tidak tahu ini dari mana. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen anda ya mulai yang waras kayak Gussofur, sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Jadi tadi Gussofur menambahkan Aminoto Setio Garwo saya tidak tahu itu tambahnya Gus Guzoufur apa ada di aktenya, tidak tahu saya <tuk> tapi saya kenal Gus Guzoufim itu lama lama sekali Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasian <tuk> <tuk> saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak, beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau <tuk> <tuk> tapi itu cara beliau punya harga diri ya monggo itu gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, <tuk> eh, saya terima dengan lapang dada jadi beliau orang kedua setambah nawawi yang aku saya sebagai muridnya Tapi saya mau cerita yang agak serius Ini lima menit tentang fekehnya Mbak Mun Tadi saya bilang Termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbak Mun Termasuk tentu saya Selain santri-santri yang eh, Saya pernah ditanya Mbak Mun ketika film Masjidin Nawawi ditanya Kenapa aku bergobur kok ngotot aku seneng menulis ya. Saya bilang e, Nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan Iya-iya kata beliau sama masih ingat bahwa Imam Syafi'i. Alef afqohu min Malik Illa anna hu doya'ahu ashab Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik Tapi fil fikhi muji Imam Malik Alef afqohu min Malik Illa anna hu doya'ahu ashabu' Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya enggak ada yang benar Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditaduin, tidak dimudau Maka kita tidak ingin bahamun yang kita apa idolakan kita gunukan kemudian bukunya tidak mudah bukan? sehingga saya utamanya tentu putra putra beliau mulai dari Gus Ubah Gus Najis semuanya termasuk Gus Soer itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu saya beri contoh misalnya begini kepandean eh, Imam Mas dibanding eh, Imam Malik Imam Malik ketika ditanya apa saja sok ya sok ahli Madinah eh, Kail juga keilu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah alasannya beliau, Muadina adalah Muhajiru Rasulillah tempat hijrahnya Rasulullah SAW dan itu enggak ada yang memungkiri tapi ketika Imam Lesh mulai mengirim surat ke Imam Malik itu ditulis Sayyid Muhammad di syariatu wal khalidah itu beliau, oke okay, anda orang alim, saya mengakui anda alim gini-gini tapi anda ada yang lupa bahawa ashabu As Rasulullah tafarraku bilbudan asabnya Nabi ini kemana-mana di Irak di situ ada Syidina Ali hidup di Najaf diikuti oleh Abdul bin Mas'ud di Mesir ada Abu bin Amr bin As ada Amr bin Askalah di Mekah ada ini, ini dan semua mereka ini menciptakan satu kultur dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW maka tidak bisa dikatakan kalau uh, kultur itu harus kulturnya orang Madinah dia kultur ini naik pangkat ini, seorang guru layani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawaduk Nah, al-lah al malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah, nggak kalah kerennya lah kira-kira Tentang ukuran-ukuran sok karena si Dinali di situ juga menciptakan pultur itu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang Tafar Rokufil balad. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu Kiroah eh, As-Sakhul Qiraati sanad dan itu adalah Asim. Adalah Asim ini qari'un kufi. Kenapa? Karena setelah Imam Asim adalah ada Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakana al-Iraq atau sakana Najaf al-Mustakhir. Sehingga Imam apa? Uh, Imam Sabi mengatakan al-lath afkohumin malik ilah anahu doya ahu asharu. Nah, Barokahnya Bahmun menulis insya Allah alulama al, al mujaddidun yang sering dibaca Abu Sofur juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu Bahmun kelihatan sekali dari awal tuh akan binas siapa saja. Beliau cerita misalnya salah sunan asli iman Beliau diantara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan makot dimah wal jihat maakuliy amirin karon kana ofajir wa shalat khalfaqul muslimin ya ghoron kana ufajirun. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu am bukan sahwa. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwatkan Nabi Dawud memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'a amir. Jihad ya. itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan sebuah salat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen. Departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid. Kabupaten bikin medjet, gubernuran bikin medjet Itu kalau Nunggu bisaranya Pak Amin dari setelah itu Tidak jadi medjet yakin Untuk rokoknya saja Mungkin pas-pasan Tapi barokahnya Kita berjuang ma'al kundi Amir Para umarok Di bina beberapa kiai Pada zaman Bahasim sampai bahasim ya bina Pak Karno Akhir-akhir Pak Arto juga dia Pernah ditimbali di istana Sampai Pak SP, Sampai Pak Jokowi sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana apartemen -mana. berkebutuhan ngaji bahkan gus pernah cerita tayang pernah beliau ujung di kantor pusat pdi untuk ngaji nggak kebayang pertama gus yassin daftar di kpu yang ditanyakan bang dudwe tenang mau ngimami misolat atau pak ganjar gue umamun seneng sekali dan kira senengnya umamun karena jabatan seneng jadi Bahmun, ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin dijebatkan itu ada dengan tanda te uh, ada komunitas yang kayak sholat tuh jadi ukuran. Saya meskipun enggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran bapak saya nangis. Itu saya heran, betul. Dan saya tetap khusnudon itu asli. <laughs> ya, agak-agak memaksakan khusnudon saya. Tapi, ya sudahlah lah saya khusnudon. Kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fekihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah, saya pernah sejagungan sama Kusasib, Kusasib Bin Wahab, bendi, termasuk pendiri, dan Mbah Wahab. Saya nah, cerita prestasi Mbah Hase, uh, Kus Mbah uh, Wahab, Abisiri Sansuri, juga beberapa kiai ya, Muhammad Siti, Kuali Maksum, sampai cerita tambah Bahawa para kiai ini berhasil menciptakan satu identitas, entitas agama menjadi tolak ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat itu tidak keren. Dan tidak dipilih. Benar kok terkenal tidak sholat itu pasti tidak dipilih. Artinya KIAIK ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Kejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mongkar, satu hal yang buruk. Itu juga buruk di prospek politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihat guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi, semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo kesamin kalau mau memadlumi saya, uh, saya persilahkan karena saya ini kan apa ya sudah terlalu kuat lah kayaknya agak ngefect. Tapi ini monggo lah kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun saya bu, kita pengajian saja harus. Tapur, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin Apa, Mubalek ya, namanya juga SIM Ini, pak Musa, apa, abahnya Pak Raufik tuh ya temannya bapak saya Masuk teman bodoh nih, ini masyur ini Ibunya Pak Raufik ini pernah masa enak, kecuali ada tamu Akhirnya kerjasama sama bapak, sama mbak Mun kalau Jumat pagi disuruh ke situ Terus mbak Musa ini, abahnya ini bu uh, enggak apa-apa nokia nursalim mau ngebahmun masak iu terus masak enak terus bapaknya ikut makan enak itu jadi jadi jadi kiai dulu itu seni sampai kepenangan enak tuh harus bu istri dan itu semoga bu yang wajib <laughs> karena apa ya seneng itu wajib akhirnya makanya saya dengan pak rofiq ini ya mulai dulu ya, ya kayak saudara karena dulu bahmun bapak mbak musa itu ya teman termasuk kalau harus bu istri ya Ya mudun, akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Nah itu dengan cara itu makanya enak. Kalau ndak ya tempe terus. Nah itu bisa ditiru. <laughs> bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif kita kata ke situ. Eh, monggo nih moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi yang untuk saya, bagaimana Mbah Hamun dalam uh, mencintai ilmu, ya, bagaimana bisa eksis mencintai ilmu. Uh, seperti yang saya utarakan, ini kan karena kajiannya, kajian mempelajari biografi beliau. Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu dan terus-menerus mencintai ilmu. Dengan ilmu, terus bertambah. Ya, saya kira yang saya pahami dari kehidupan beliau, beliau ini disenangkan ilmu oleh sosok Kiai Zuber. Jadi, dalam dunia akademisi, untuk mencari sebuah biografi, itu harus mempelajari situasi dan kondisi zamannya karena itu yang akan mencetak sosok seseorang tersebut di sini kalau saya melihat dari beliau sendiri satu kecintaan pertama ditumbuhkan oleh sosok Kiai Zubair Dahlan yang mana Kiai Zubair Dahlan memang eh, suka ilmu, menelurkan seperti Ahmad Sahal, seperti, dan banyak orang. Lah. Termasuk, jadi, yang saya sayangkan itu di Indonesia ini, orang posonan, orang puasa, ngaji poso, itu takkan-akan tidak murid. Tidak dianggap murid. Padahal semestinya, ana abduman alamani wal harfan wahida kat imam ali dan masae-masae saya orang yang mendengarkan ceramah saja itu sudah dibilang saya mengaku saya murid masae-masae saya hada syaikhhu hada syekhi hada syi hada kalau saya melihat arama saya-masae yang saya lihat beliau tidak pernah mengaji kecuali ya ngaji, -ngaji sekali dua kali hadir ajisnya atau ceramah-ceramahnya sudah dibilang hadasih, sudah bilang hadasih. Jadi, alhasil, kembali, ada satu Mbah Mun, itu bisa cinta eh, Mbah Zuber, ya tadi ya. Mbah Zuber, banyak ternyata, muridnya Mbah Zuber itu yang lewat kosoran termasuk ke mahrus lurboyo gustur ggi putra-putra njombang dan lain-lain. Itu sudah mengalir dalam hati ubah liman roani au roani au man roani au ro man, ro man ro Karena termasuk kata guru saya, Ahmad bin Muhammad Al-Maliki hafizahullah, orang itu tidak mungkin baik kecuali pasti melihat yang baik. Orang itu tidak bisa lewat kitab, lewat membaca lalu menjadi seorang yang yang hebat tanpa melihat sosok yang memang hebat. Makanya saya sini ingin menyampaikan kalau kepingin lihat bahmun lihat muridnya ada yang serius alim, ada kayak Gus Bahak alim, ada yang lucu Gus Amin juga alim. Ya kan? Berarti orang itu kepengen melihat orangnya bagaimana, lihat muridnya bagaimana. Dengan berbagai macam pinter-pinter. Itu berarti Mbah Amun berdari berbagai macam e, ada di Mbah Amun. Alhasil, cuma pertama, pertama bibit keilmiahan itu dari Ubah Zuber, yang saya tadi ucapkan, lima waktu menaji, muridnya beliau Mbah Sahal, dan Nulikus Baha juga banyak otak asir dari Mbah Syer ngambil dari sisi-sisi fikihan eh, dari silsilahnya. Jadi Gus Baha ini dari fikih karena beliau ngambil dari Bahmun, Bahmun dari Mbah Bahzuper dari fikih-fikih beliau silsilahnya apa bisa muncul seperti salah Gus Baha ini ngambil dari cahaya yang itu. Jadi dari satu itu, diteruskan beliau dengan tadi itu. Yang banyak tidak terungkap di sosok Mbah Mun, yaitu belajar satu kali, dua kali, bahkan saya pernah mendengar saya itu pernah mondok di Tebu Yireng hanya tiga hari. Berarti mempunyai wawasan bagaimana Tebu Yireng. Bagaimana beliau cerita tentang tentang ini, tentang ini. Dan itu akhirnya memupuk beliau menjadi sosok yang universal, mengambil dari masyarakat-masyarakat di Indonesia, menjadikan jadi satu-satu, jadi banyak kembali. Banyak kembali. Jadi alhasil alhasil bagaimana mencintai, ia ya memang dari pertama diterus-teruskan, beliau bahmun seperti tadi, seneng ilmu itu, Hayatul ilmi bil mudhaqarah, beliau masih mengajarkan keilmiahan, terus sering membaca, sehingga sampai keboh pun masih gemar membaca. Masih gemar membaca. Adapun cara belajar. Saya sendiri ini yang saya amati dari guru-guru saya. Bagaimana sih cara belajar? cara belajar? Saya sendiri sampai sekarang titik ini Sampai titik sekarang ini, yang saya pandang dari guru-guru saya, bagaimana di realita, orang belajar itu pokoknya ya, ilmu semua itu dipelajari. Mau yang itu persatu atau ini, yang saya pahami dari guru-guru saya, jangan ditinggalkan itu. Jangan ditinggalkan semua ilmu. Ini yang saya, yang saya uh, melihat, dari ulama-ulama, dari masayah-masayah yang saya lihat, sehingga uh, saya yakini dari apa namanya kehidupan kehidupan beliau yang dijalankan dari Syekh Muhammad, bagaimana Syekh Muhammad, bagaimana Mbah Maimun, bagaimana lain-lainnya uh, Kiajap Luwafur dan lain-lainnya itu bagaimana belajar, saya kira belajar semua ilmu itu dipajari, cuma mungkin ada satu yang difokuskan seperti kata ulama-ulama, itu yang saya pahami, dan ini yang bisa saya sampaikan, dan banyak juga bahamun itu ilmunya ilmu futuh, ilmu futuh beliau itu lebih banyak, atau banyak juga, gitu. bilang luas juga, sehingga sehingga Mbah Mun itu ilmunya bagaimana ya banyak yang nufutuh seperti e, biasa dalam dunia ilmiah itu membuka ilmu baru itu biasa dan itu difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan banyak diberikan pada Mbah Maimun ya jadi mengalir dipelajari semua walaupun nanti ada satu juruan yang dipelajari dan Kesolehan, akuan, kebutuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita harapkan dan diberikan pemanfaatan. Ini yang bisa saya makan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kira-kira personifikasi santri yang dicintai oleh Romo Yai Maemun? Tumaten Panjenengani pun Uh, seperti yang diterangkan Semua arah sukur Mulai sukur Gus Yassin Namun mencintai semua santai. Saya ingat betul Kalau doa ditambahi Semua santu Jadi Saya yakin hakul yakin semua santu Beliau, beliau. ini tentu sesuai uh, sabda Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam syafa'ati li ahlil kaba'ir di sangking baiknya Nabi umat yang paling beling pun itu masih dapat jatah apa? syafa'ati tapi kalau tanya yang dicintai fil ilmi, mungkin saya bisa jawab, karena kalau secara mutlak nanti diskriminasi, mencintai yang alim saja, yang khusyuk saja nanti kasihan yang dan saya tidak akan salah tafsir dalam hal itu, karena itu makruf, beliau mencintai siapa saja sesuai so yang dikatakan ke Sofur, jadi mulai uh, saya punya pesan sama santri-santri di Al-Anwar 3, tidak perlu kecil hati jadi, saya masih ingat setiap acara di sini, saya alhamdulillah sering hadir, dan ya, ya juga pas dihadir, beliau menghentikan di sini lama sekali, mulai proses mendirikannya, sampai setiap acara tahunan, kadang dua, tiga kali juga beliau rawuh tapi yang saya ingat dari beliau adalah begini, sering beliau ngedikan gini ilmu itu harus tahqiq. Barokahnya tahqiq itu kualitas ilmu itu menjadi pembeda. Misalnya begini ya, kita kita yang terpelajar, ketika mengatakan waala alihi wasohbi ajmain azma'in ini kalimatun fariqoh atau lafdun fasil kalau dalam takrif itu, bahwa kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ketika seorang bahmun, seorang gus gusofur, seorang gus gusyasin bilang ajmain Itu memaklumatkan ke semua yang mendengar bahwa ini pegangan kita Ini madhab kita Ini akidah kita Menghormati semua sahabat Khilafama alihi syiah Tentu itu beda syiah yang akromu sahabian wa hanu sahabian akor Sehingga barokahnya kualitas itu kita tahu Mengatakan ajmain itu tidak main-main Siga saya itu kalau mukaddimah khutbah ndak sepanjang Gus Amin tadi saya yang, mau, yang, yang yang yang umum saja. Wassholatu wassalamu tu wassala ali washofi asma'in. Itu selain saya juga ada ahli hafalan khutbah banyak. Juga memang sengaja supaya ajma'in ini jadi satu akidah. Bah prinsip ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Siga ajma'in ini. Namun kan orang-orang awam juga bilang ajmain. Enggak apa-apa meskipun mereka enggak faham tapi tetap itu jadi maklumat bahwa Islam Indonesia rata-rata ahli sunnah belajar dicirikan dengan menghormati semua sholat. Nah sudahlah ini sudah malam ini, nih, monggo kesamin walihti diteruskan